Pertanyaan pertama. Apa penyebab munculnya bidah? Dan kapan bidah itu muncul pertama kali? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <tuh> apa yang merupakan penyebab munculnya bidah? Para ulama telah membahas penyebab munculnya bida. Pertama kembali kepada dua sebab. Yang pertama, al al asbab al-quridha, al-asbab ada fili. Sebab munculnya bida ada dua. yang pertama sebab dari luar. Artinya sebab dari luar nya dari perekayasan suatu saat. Yaitu makai Tuhan dan Islam, yaitu usaha propaganda dari musuh-musuh Islam. Sedangkan yang kedua, penyebab dari dalam. Nah, penyebab dari dalam ini banyak. Pertama, al-jahlu. Kebodohan. Jadi kemunduran yang menimpa kepada umat ini Dan semakin sedikitnya motivasi Kesungguhan umat Islam mempelajari agamanya Maka ini adalah sebab utama Yang kedua Semakin sedikitnya ulama Jadi semakin sedikitnya ulama Dan jika bersatu sedikit ulama banyak orang jahil maka rusak yang ketiga ini tiba hawa karena menghidupi hawa hawa nafsu yang keempat Duhul Adul Fitna Duhul Munafiqin munculnya tokoh-tokoh fitnah, tokoh-tokoh yang munafiq yang membawa kesesatan ya. kemudian uhur dunia tidak diragukan lagi apa munculnya di mana yang harap kita itu rakus kepada nabah, dunia. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa awal munculnya fitnah ataupun bid'ah? Bid'ah berawal dari empat pemahaman. Jadi dikatakan oleh Imam Ibnu Battah dan oleh Imam Yusuf bin al bahwa munculnya penyimpangan kembali kepada empat sektor utama yang pertama adalah polderia kemudian hawaliz kemudian rofiqoh dan kurjia ya di mana yang pertama muncul Orang yang mencari ta'bir, mencacati ilmu Allah Bintah ini muncul di Basrah dengan tokoh Yaitu Mahbad al-Buhani, Mahkud al-Buhillah Buat tokoh ini yang menunjukkan tentang pemahaman Qadariyah Di mana pertama muncul mengingkari ilmu Allah Mereka mengatakan Allah tidak tahu sesuatu, menulis setelah terjadi Kemudian setelah itu muncullah pemahaman yaitu khalifah yang berawal mereka mencacati Rasulullah SAW. Karena orang khalifah itu berkata yaitu tokohnya tuh boisiro ikhlil Muhammad paling natalah adil. Adil lah Muhammad sesungguhnya Allah itu tidak adil. Maka orang-orang khalifah -orang mencacati orang-orang soleh. Kemudian setelah itu muncullah orang-orang Romiwal, Syi atau yang mereka di para sahabat yang membawa alamat nah, ini. Mereka menghapuskan para sahabat kecuali Ali Thalib kita lalu, kemudian mereka adalah Bigda, ya. kemudian Amal bin Yasir, ya. kemudian Abu Darda. Hanya empat yang mukmin. Ya. Kemudian setelah itu muncullah Orang-orang yang mencatat kesyahidan, yaitu munculnya orang-orang berjihad, yang mereka mengatakan iman cukup dalam hati, tidak perlu amal, tidak perlu berjihad, amal cukup di dalam hati. Nah ini munculnya kesesatan, uh, apa awal kesesatan, kemudian setelah itu muncul lebihnya, sedikit demi sedikit menjadi besar dan menjadi banyak. Bagaimana kita menyikapi apabila di lingkungan kita Banyak dari mereka yang selalu membicarakan perubahan anak Dari sisi perubahan penampilan Dan mereka tidak langsung membicarakan kepada anak Namun melalui saudara kita Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terkadang memang sebagian orang yang mengenal Islam atau menganggap dirinya berada dalam kalim itu kurang bentuk hubungan dengan yang lain. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nasihatkan kepada antum semuanya Ya bergaul lah Dengan bergaul yang Natural Biasa Walaupun Nantun mungkin Ada sesuatu yang berbeda dengan Orang-orang di sekitar Nantun Dan perbedaan itu mungkin juga tidak nampak Sekedar mungkin orang Kadang berbeza tinggal panjang atau apa. Maka kita tentulah bergaul biasa menyapa, mengucap salam, menjawab salam, berziarah ke rumahnya, menolong ketika dia sakit, menolong yang ada di sekitar kita ketika kita perlu menolongnya. Jadi bergaul. dan ketika Antum berada dalam kebenaran tidak mengusahakan diri dari orang tapi Antum harus mendakwakan harus bisa mendakwakan dan harus menjadi figur dan contoh bagi orang-orang lain di sekitar bukan malah menjadi orang lain itu tidak simpati dan ini mungkin yang yang keliru. itu sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dunia. Tentunya ada dua. Ada dunia yang syar'i, ada dunia yang dilarang. Jadi bentuknya itu ada yang syariatkan, ada yang dilarang yang diamsari, yaitu rupiah yang kosong dari syirik, rupiah dengan Alquran atau dengan pikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad atau rupiah dengan bahasa Arab berupa donar yang tidak mengandung makna syirik. Maka ini adalah ruqyah insyariyah. Kan. Ada beberapa yang bidang. Ada ruqyah yang bacaannya mengandung kesyirikan atau bacaannya datang dari jin. Artinya bacaan-bacaan yang itu adalah datang dari jin atau bacaan-bacaan yang diajarkan oleh kulopyun, oleh para penunggang sihir, oleh para nolma, para nolma, yang mengandung keseringan. Maka ini adalah rukiah yang dilarang oleh syariat ini. Kemudian rukiah juga ruqyah sebelum orang tertimpa penyakit dan ruqyah apabila orang terkena penyakit ruqyah sebelum orang terkena penyakit maka seorang mukmin menjaga pikir itu telah ruqyah dirinya orang sering membaca Al-Qur'an membacakan surah Al-Takol di rumahnya membaca, Dikir setelah sholah Berdoa ketika masuk masjid Berdoa ketika keluar masjid Berdoa ketika masuk Weseh berdoa, mes berdoa ketika keluar, mes berdoa, ketika keluar mes berdoa ketika akan naik kendaraan Berdoa ketika Akan sabar Berdoa ketika akan berjina Semuanya itu adalah Doa dan juga mengandung makna hikmah karena membentengi seorang umat dari godaan setan. Kemudian berdikir dengan nama-nama Allah, berdoa dengan nama-nama Allah, maka itu pun termasuk bagian dari rukun. Dan apabila orang itu menjaga dirinya, menjaga sholat lima waktu, menjaga puasa sunnah, menjaga tahiyatul misyit menjaga salah satu kubliah, maka dia semuanya ini adalah kami bagi setiap kubliah anak kubliah yang kedua adalah kubliah setelah ditimpa penyakit. maka ini pun diajarkan oleh nabi di sallallahu alaihi wa sallam ya. kemudian yang ketiga kubliah lebih akmal merubliah dirinya sendiri ketimbang meminta kepada orang lain untuk dirubliah jadi Merukiah sendiri lebih abal Ketimbang meminta kepada orang lain untuk dirukiah Jadi merukiah sendiri lebih abal Ketimbang meminta rukiah kepada orang lain Kenapa? Imam Ibn Taymiah telah menjelaskan Ada tiga bahaya ketika orang meminta diru atas orang Atau ketika meminta dirukiah orang Walaupun rukiah itu boleh dan meminta didoakan itu boleh, tapi terkadang punya maklulah. Yang pertama, kenapa orang meminta di kepada orang Kenapa orang meminta didoakan oleh orang lain? Pertama, terkadang muncul dari suhulon seseorang kepada Allah. Jadi buruk sangka seorang kepada Allah. Dia berkata kalau saya yang berdoa kalau saya yang meruqyah Allah tidak akan menghidabah saya sehingga dia meminta untuk para orang. yang kedua berawal dari ada musikwa alamat nafas wakuk berwajah yang kedua keadaan timbul ketika orang meminta diruqyah ataupun ketika meminta didoakan muncul dari kurang keyakinan diri ya.. Dan kurang roja, kurang pengharapannya kepada Allah. Di mana dia mengatakan, ya kalau saya yang berdoa, kalau saya yang rukyah, mungkin Allah tidak mengijabat saya. Sehingga orang itu lemasnya. Yang tersinggah, terkadang apabila orang meminta dirukyah kepada seseorang, lalu tidak diijabat, maka timbul Tuhan kepada yang rupiah Jangan-jangan yang rupiah ini juga sama Abu Maksiat. Dan apabila dijawab, maka akan menjadi juga terhadang pintu fitnah. Itu pintu fitnah bagaimana? Wah ini orang hebat, sehingga setiap orang itu jadi jadi tujuan kepada dia. Akhirnya tidak tawakal kepada Allah, tetapi tawakal kepada orang yang rupiahnya ini. Maka jangan yang dirahkan ke Allah semangkuk tanahal merugi. Seandainya pun kita merugi orang dan kita meminta rupiah kepada orang, maka ndaklah berjalan seperti apa yang terjadi pada pada zaman sahabat dalam bahasa natural. Artinya biasa saja. Ya. kenapa? Karena rupiah masal, rupiah masal, ya itu juga terkadang ada kalau bina iblis, ada tipu daya dari iblis. Di mana iblis dengan natallo? Syaib Allah mengikuti orang yang dirukiah yang tadinya tidak ada jin juga tiba-tiba ada jin ketika dirukiah waktu itu karena salah kepada yang merukiah dan kepada yang dirukiahnya makanya lah yang dirangkan ke Allah SWT terhadap jikudan kemudian kepada para merukiah merukiah apalagi menjadikan profesifnya merukiah profesi merukiah maka tidak lepas dari terjerumus kepada syiri Atau terjurumus kepada kasihan ya. Kenapa? Karena terkadang mungkin orang merupiah wanita berawal mungkin merupiah wanita itu dari kejauhan Lama kelamaan punya nyebut Bahwa jinnya ada di badannya Maka dia memegang badannya ya. Pertama kelamaan dia pakai satu tangan Lama kelamaan dia tidak pakai sarung tangan Bahkan ada kasus nyata ya. Ia dikelabui oleh jinnya. Berawal katanya jinnya ada di lehernya, maka dirukyah tiada di lehernya. Kemudian katanya pindah oleh apa? Jinnya ke payudaranya, maka dipegang di payudaranya. Setelah itu pindah katanya jinnya ke perutnya, maka dipeganglah perutnya. Setelah itu jinnya pindah ke padanya maka itu bayi masal. Itu usulnya tentulah Allah. Jadi artinya di sini bahwa ketika kita merupiah itu harus betul-betul apa hati-hati sekali karena pintu-pintu fitnah itu besar pintu-pintu fitnah itu apa besar ya maka <tuh> zaman yang diranah Allah Subhanahu Wa Taala harus dihindari ya tetapi tidak tidak tidak terlarang kita melakukan pelatihan rupiah rupiah yang benar seperti ini contoh-contoh bacaan seperti ini tidak benar ya tidak mengapa, tapi juga tidak boleh kita menjadikan Rukiah adalah sebagai apa, sebagai uh, apa uh, profesi kita sebagai untuk cari nafkah kita itu tidak boleh. Adik perempuan saya belum menutup aurat. Dia sudah bersuami dan anak pengganti tanggung jawab ayah yang sudah meninggal. Mohon petunjuknya. Ya tetap punya kewajiban untuk keramahan mengantar, punya kewajiban untuk mengarahkannya, ya punya kewajiban, ya walaupun tentunya suaminya yang lebih berhak. Ya, apakah boleh menasehati pemimpin yang golim yang maksiat kalau boleh? bagaimana caranya menesati pemimpin yang boling ya tidak sehati kalau kita punya pintu datangi ke rumahnya datangi ke tanahnya ya, dengan cara tersembunyi, tanpa kita harus menceritakan kepada orang itu yang sunnah karena kita bisa mengatakan abdur jihadi faulul haq inda imam menjatuhi Jihad yang paling abal adalah ucapan yang hak yang disampaikan kepada pemimpin yang fajir. Kata para ulama pegang tanganmu, beri dia nasihat, tapi tidak boleh menceritakannya di atas mimbar, tidak boleh membuat gejolak. Ya. Sebab Imam Ahmad, rohimullah taala. Beliau penjara beliau didera, beliau dicambuk, bahkan disebutkan di dalam riwayat tentang fitnah yang menimpa pada Imam Ahmad yang dilakukan oleh pemimpinnya waktu itu. Apa yang terjadi? Disebutkan bahwa Imam Ahmad dipukul sampai lepas tangannya. Jadi tangannya sampai lepas. Dan diceritakan semertinya atau cambuknya itu sangat dahsyat sekali. Sampai dikatakan kalau cambuknya itu dipukulkan kepada gajah yang badannya besar dan berkulit tebal, maka gajah itu akan terdirik-dirik merasakan kesakitan dan itu dipukulkan kepada Imam Ahmad Waruqutah. Lalu ketika beliau berada di penjara, maka sekumpulan kaum Muslimin yang jumlahnya tidak bisa dihitung memberikan secarik kertas kepada Imam Ahmad, meminta kepada beliau persetujuan untuk kudeta dan untuk gerontan. Maka beliau tidak mengatakan, oh, ini kesempatan ini Tapi beliau mengatakan Isbiru Waalaikum bimansalam Maka beliau mengatakan, sabarlah kalian Dan sedang kalian mengikuti jejak Orang-orang salam terdahulu Mereka sabar atas pemimpin yang telah Akhirnya Keteguhan imam Ahmad Kesabaran imam Ahmad dibalas oleh Allah taala datanglah pemimpin yang mengatakan Qur'an ta'ala Allah bukan makhluk dan membebaskan iman Ahmad dari penjara. Nah ini kisah yang saya tadamu dan harus seperti itu. Berapakah batasan usia muda yang dimaksudkan dalam perkataan Siapa yang di usia mudanya disebut akan nanti di dalam kubahitan? Oh, yang aja yang dirahmati Allah sepanjang dua tahap, tentunya tidak ada dalil yang menjelaskan batasan muda atau bukan muda. Ya, batasan muda atau bukan muda. Walaupun ada sebagian para ulama Syabab maduna al-mari Apa maduna, boleh Ada yang mengatakan di bawah 40 itu syabab Di atas 40 bukan syabab hmm. Ada yang mengatakan apa, maduna kungsin Yang di bawah apa, 50 Yang di atasnya adalah bukan Pemuda Nah, terkadang sebagian para ulama melihatnya dari giro Jadi dari giro itu semua mungkin tidak penting menunjukkan tidak penting Nabi Sallam tidak menyebutkannya tidak menyebutkannya tetapi pesan yang terpenting bahwa Nabi Sallam itu menyebutkan lima hal tadi ikhtimah khusan kaulah khusyin kata beliau Optimalkan perhatikanlah lima perkara Sebelum datang lima perkara. Yang pertama, waktu muda sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu kaya sebelum datang kemiskinan. Waktu hidup sebelum datang kematian. Maka ada satu peringatan itu. Intinya apa? Inti dari semua itu bahwa setiap muslim itu. Tidak boleh tas Tidak boleh nanti, nanti, nanti, nanti Dan setiap momen itu memperhatikan waktu Dan setiap momen itu beramal ketika dia itu punya kesempatan beramal Itu pesannya Jadi bukan pesannya dalam memperhatikan berapa umurnya Karena tidak penting Maka Nabi Salaam tidak menetapkannya Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkannya dan pesan dari hadis yang tadi Ataupun itu dari hadis yang tadi Bahwa seseorang itu Kenapa perlu memperhatikan Masa muda Karena kita tidak tahu kapan kita mati Kita tidak tahu Kapan kita sakit Sehingga Bersalam mengatakan Siapa yang masa mudanya Dia memperhatikan Dalam iman, dalam taqwa, dalam sunnah Dalam toa, maka matinya Kemudian yang kedua hadis itu menunjukkan apa? Kan para bapak beda. Ya? Maaf ya, yang sudah tua-tua. Walaupun semangatnya mengalahkan yang muda ini bapak yang sudah tidak manta. Ya? Tapi ingat ya, kalau sudah tua kan beda. Lola, loadingnya lama, teling, telat mikirnya. Aiy, dengan anak, -anak muda. Kalau digambarkan itu seperti HP atau mungkin laptop atau seperti teknik. Kalau udah tua itu diganti udah lemah. Sehingga muda lain. Kalau anak muda lain semangatnya, kemampuan berpikirnya, kemampuan mencernanya, kemampuan berapa lain. Ada pepatah, Atta Alum Bisikori, Kanak Shi Alal Haji. Belajar di waktu kecil adalah seperti memukir di atas patung. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah dan ini motivasi para pemuda. Maaf ya. Di dalam Al-Qur'an berapa persen Allah mengisahkan tentang muda? Banyak. Kakek -kakek. Di pemuda? Banyak. Jarang mengisahkan kakek-kakek, teman-teman. Yang mengisahkan pemuda-pemuda. Asabul Kahfi. Inna fiyati amana bi rabbih wasit nan muda pemuda Nabi Ibrahim iqol lahu fakan ya dikatakan kami mendengarnya seorang pemuda iqol Nabi Ibrahim kami mendengarkan seorang pemuda yang bernama Ibrahim lalu dia mengarahkan jalur siapa Nabi Daud kemudian siapa Saul masukan binti biwa istri muda semuanya di muda dan, dan sebetulnya apa? yang tua dan ada orang bilang kalau yang tua itu diam di masjid berbeda dengan anak muda diam di masjid kan? kenapa pak? diam di masjid ketika lagi bertengkar dengan istri? itu beda anak muda diam di masjid MasyaAllah, dia tidak di luar. Beda. Kalau orang tua katakan dia di masjid lagi marah, akan sama istri. Berbeda dengan anak, anak muda. Maka dengan itu Islam memperhatikan sekali apa? pemuda. ada pertanyaan mengenai riba apakah riba juga tergolong fitnah akhir zaman ya tentunya manusia interaksi dengan riba dan banyaknya riba termasuk ciri-ciri akhir zaman berkiam dalam perubahan kami masih ada yang terikat dengan masalah riba setelah beberapa Ikut kajian, taklim dan mengetahui betapa dahsyatnya dosa riba, bagaimana cara mengeluarkan, cara keluar darinya, dan bagaimana hukum laki-laki yang mempunyai emas. Nah, kalau laki-laki mempunyai emas, boleh mempunyai kalau mempunyai emas boleh tidak akan orang mempunyai emas emasnya disimpan di berantas, emasnya disimpan di bank, boleh karena apa? yang tidak boleh itu memakai cincin emas memakai emas dibikin kalung dibikin cincin, lalu dipakai tidak boleh, seorang laki-laki berhias dengan ini adalah untuk wanita Tapi kalau punya emas Boleh, apalagi wanita punya emas boleh Emas jawab Kemudian bagaimana orang Keluar dari tiba Nah, poin ini sangat penting Tidak ada Orang bisa keluar dari sesuatu yang dikatakan maksiat Kecuali punya dua kekuatan besar ya. Jadi orang tidak akan mampu meninggalkan sesuatu yang dilarang Kecuali punya dua kekuatan yang besar Yang pertama, Al-Yak'in Wasiqatun ala Allah Yang pertama, orang yang punya keyakinan Dan sangat yakin kepada Allah Bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik Kalau dia meninggalkan interaksi ribadi kalau dia meninggalkan investasi yang masih ini, orang yang berjual beli dari suatu yang haram, dia tidak bisa meninggalkan kecuali punya keyakinan dan kepercayaan yang tinggi kepada Allah. Yang kedua, al-jual pujaan, pujaan dari di nafsu. Yang kedua. Orang yang mampu mujahadah kepada jiwinya, mujahadah kepada awalan suni, punya semangat, motivasi yang tinggi. Kenapa? Seru banyak orang yang ingin berpindah dan keluar dari riba, tapi terkadang, aduh, dia berpikir begini. Kayaknya saya tidak bisa lagi ini. Untuk cari kerjaan yang lain. Kalau orang tidak punya motivasi dan tidak punya dedikasi Bahawa kalau dia tahu pintu rezeki itu banyak Allah akan membuka pintu rezeki. Dan Allah taala membuka sebab-sebab rezeki jika orang itu yakin dan penuh semangat. semangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu dari Allah Allah Taala lebih mampu akhirnya. Bisa mengatakan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Maka Allah akan menjadi lebih baik. Dan ini motivasi. Lalu jika orang telah meninggalkan sesuatu yang haram seperti riba, maka bertawaf dan melakukan kebaikan-kebaikan setelah. Karena Nabi salam mengatakan, "Ittabi as-say'ata al-hasan talu." Dia bisa mengatakan, "Ikutilah kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan dengan kebaikan, maka ia akan menggantinya." Jadi siapa saja yang punya memori ataupun punya latar belakang berada dalam sesuatu yang masia ya, Maka selain kita beristighfar bertaubat, ikutilah kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan maka akan menghapusnya Dan itu yang diarahkan ataupun yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan terakhir. Ustaz, saya bertanya bagaimana cara saya mencintai dan mengenal Allah di dalam hati saya Karena baru-baru sudah menjalankan perintah Allah Di dalam hati saya belum bisa mencintai Allah sebetulnya Mohon jawabannya dan apa yang Hanya orang yang takut kepada Allah mereka adalah Bagaimana seorang mahabba, roja kepada Allah. Bagaimana seorang mukmin membagikan mahabbah, Khaw raja kepada ta Allah Subhanahu wa Inabah Maka jawabannya sederhana bil ilmi dengan ilmu. Dengan cara seperti apa? Manfaatullah, manfaat kepada Allah. Manfaat kepada Allah yang pertama adalah ma'rifatun rububiyatihi. Ma'rifatun rububiyatihi. Wa ma'rifatu asma'ihi wasifatih. Bahawa yang akan memaklumkan iman adalah taat ma kepada Allah. Bagaimana taat ma kepada Allah? Yang pertama, taat ma kepada rumu'iah Allah, mengenal kepada perbuatan-perbuatan Allah, mengenal kepada kebesaran-kebesaran Allah. Allah Wajhul Al-Raziq, Al-Mudabil, Al-Malik. Kita mengucapkan Allah adalah sang pemilih, sang pencipta, sang penentu, sang pemberi. Lalu kita menerangkan tentang makruh makruh Allah. Bagaimana abunya makruh makruh Allah? Bagaimana rahmatnya Allah kepada hamba-Nya? Kemudian yang kedua mengenal dunia Allah. Kemudian yang ketiga mengenal nama-nama dan sifat Allah sebanyak-banyaknya. Mengenal nama-nama dan sifat Allah terlalu. Salah satunya perhatikan ya. Dalam ayat bismillahirrahmanirrahim Perhatikan, perhatikan kepada dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman, ai rahmatul wasilah Ar-Rahim, ai rahmatul wasilah Rahman menunjukkan sifat rahmat Allah yang mencakup seluruh makhluk Allah maha pengasi, maha penyayang hakat kepada makhluk-makhluk selain manusia. Allah maha pengasi penyayang hakat kepada orang kafir di dunia ini. Wahminda, bahkan tidak Allah kiraisku a. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah mengasihi rizkinya, hatta orang kafir dikasih rizki, hatta alhumdulillah dikasih rizki, hatta alhumasiah dikasih rizki. Maka orang munafin dikasih diri ini rahmat Allah. Kemudian. Wa rahmatin wasiatkul asyik. Rahmatku adalah mencakup segala sesuatu. Wa rahmatin sabatat Dan rahmatku mendahului burkahku. Lihat. Jika orang kafir masuk Islam. Maka Allah itu luas rahmatnya. Setiap kebaikan yang dilakukan sebelum Islam akan dicatat setelah masuk Islam. Setiap penghulukan yang dilakukan sebelum masuk Islam akan dihapus setelah masuk Islam. Rohmat. Allah subhanahuwataala mencatat kejelekan dengan satu, mencatat kebaikan dengan sepuluh kali lipat. Rohmat. Allah Subhanahu Wataala menjelaskan seandainya manusia ini memiliki dosa seisi muka bumi ini, lalu dia bertobat maka Allah akan mengampuninya. Dan ini jangan yang tidak Allah Taala yang akan membangkitkan orang cinta kepada, kepada Allah, orang kudus kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka disebutkan di dalam hadis, Inna billah itis akan mati skina isman, manaksoh ada kola jannah Sesungguhnya di antara nama Allah ada tiga, apa ada 99 nama Man aksohana al-lajah Apa yang dimaksud aksohan Kata para ulama, ada bila Ta'alun yang pertama mempelajari nama-nama Allah Yang kedua, hibduha, menghafal nama-nama Allah yang ketiga ma'rifatul ma ma'na nihah mengenal nama-nama-Nya. Yang keempat adu'atu biha berdoa dengan menyebutkan nama-nama-Nya. Ya Rahman, irhamni, ya Ghafur, ighfirli, ya Razik, rizqni, ya Hayu, ya Qayyum, rizqni. Berdoa dengan menyebut Ibadah Bintabok Bintabok Ma'ani asma'illah Yang beriman beribadah dengan nama nama-nama Allah To'an kepada Allah dengan nama-namanya Bagaimana? Seorang mukmin Ketika Allah dinamai dengan ta'wah Maka dia bertawan kepada Allah Ketika seorang mukmin tahu Allah itu adalah hufud Kupas maka dia beristiqam kepada Allah Taala. Kemudian, ketika orang -orang tahu, nama Allah itu tahu itu jangan mengomel sambil basir, Alim. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Maka setiap mukmin merasa dimurokoba oleh Allah Taala. Jadi orang mukmin itu akan sempurna imannya, akan bertambah imannya, akan bertambah rasa cintanya, akan bertambah akan bertambah rasa pengharapan kepada Allah ketika melihat kepada Allah Taala mengenal Allah secara baka menama-namanya mengenal sifat-sifat seperti tadi dic contoh silakan baca buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Razab Ibn Abdul Husin Al-Abadi Al Taala dengan judul Kitab Asmaul jadi fikih Asmaul Husna terhadap nama-nama Allah dan itu akan membangkitkan keimanan kita Jamah yang dirangkan Allah SWT Maaf sekali Bapak tidak setiap pertanyaan Saya bisa jawab pada kesempatan Dawruh ini Insya Allah ya. Apa yang itu mungkin pertanyaan tidak bisa jawab Seperti tadi sudah disampaikan Bahwa Di sini ada ta'alib rutin ya. Di sini ada talim Dan di sini ada ustad-ustad ya, Antum bertanya Dan tentunya jamaah yang dinamati Allah SWT Sebagai nasihat terakhir Ingat ya bahwa belajar Antum itu bukan hanya Ikut daurah seperti ini Mungkin daulah seperti ini Hanyalah untuk Membangkitkan Tentang semangat Tetapi belajar yang terdiri Antum mesti belajar ya. Terus ya belajar tiap ibu belajar tiap waktu tiap saat di sini karena tentunya jemaah yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa bahwa itulah ilmu yang akan menyelamatkan. Kemudian nasihat yang terakhir di mana tadi ada pertanyaan bagaimana cara keluar untuk Istilah di antara sesama Ahli Sunnah. Nah, pertama kita kata Ahlus Sunnah semuanya saudara, maka setiap diantara kita adalah menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Yang kedua, semangat dengan ilmu, fokus kepada ilmu, jangan fokus kepada fitnah, jangan fokus pada membicarakan orang, fokuslah kepada ilmu. Yang ketiga, fokuslah dengan sesuatu yang dibutuhkan orang, yaitu berdakwah, bukan fokus dengan fitnah. Bukan fokus dengan membicarakan orang Tetapi fokuslah Dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita Apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin adalah ilmu Bukan ilah wakala Bukan saling membicarakan Dan ini adalah satu. Kemudian nasihat yang terakhir Ingat ya bahwa Tolabul ilmi Bukan makhluknya untuk berbicara tentang fitnah Tolabul ilmi adalah Makhluknya adalah Bertanya pada orang lain Belajar Bukan berbicara tentang fitnah Karena tentunya Nabi SAW mengatakan Ida wusi dan amru Ila wairi ahlihi Fanta didisha Apabila Sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya Maka tunggulah Kerusakannya Kita ketahui jemaah yang dirahmat Allah Ta'ala Dakwah ini berat Maka jangan dipikul sendiri Dakwah ini berat Fitnah ini berat Maka jangan dipikul sendiri. Dan dikatakan, Iblis la natullah, syaitan la natullah, itu tidak akan menyerang orang yang bersatu. Mereka akan menyerang kepada orang-orang yang sendiri. Sebagaimana serigala tidak akan menerkam kambing yang bergerombol. Mereka akan menerkam kambing yang menyendiri. Maka demikian juga kita jaga jemaahnya. Zaman yang diramati Allah Taala, Terima kasih Saya kepada Ketua DKM Masjid Apa? Ha? Nurdin Hasanah Yang telah tulipan fasilitas Dan waktu untuk berbuktu Allah ini Dan yang kedua adalah Seluruh ribuan yayasan Sunnah yang telah Menjadikan satu wasilah Saya bisa kesini dan Secara setia saya sampaikan kepada Ribuan yang telah menjadikan satu wasilah saya bisa datang ke sini dan kepada hadirin semua jemaah para ibu para bapak yang telah duduk di majelis ini ya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan kita tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW Zabid al-Quranji, Sambung minna manam. Wa'afif jadwana, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.